Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wal'alihi wa sahbihi Wa ma'ala ba'ad Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya Assalamualaikum senantiasa wabarakatuh Alhamdulillah Kepada kita Dan kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah sempatan pagi hari ini Kita dapat berjumpa kembali Di sajian acara radio Indasir 91,8 FM dan alhamdulillah di edisi kita pagi hari ini insyaallah kita akan sajikan kembali yaitu rangkaian acara Indahnya atau Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidah insyaallah dan tema kita kali ini yaitu indahnya mencintai masjid ya tempat tenang di tengah kegaduhan dunia ya prologikum dan acara ini insyaallah akan dibawakan oleh Al Ustaz Ayib Syafrudin Hafidzullah taala dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan beliau adalah pengasuh pondok pesantren ya Al Ustad Sukoharjo Jawa Tengah. Baik mungkin sebelum kita mulai kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz di Alhamdulillah, alhamdulillah. bikhair. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Ustaz untuk tema kita kali ini yaitu indahnya mencintai masjid ya di tengah kegaduhan dunia Ustaz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 wa sallama taslima kathirah amma ba'd para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang tiada terhingga dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita kita bisa menunaikan ibadah hanya kepada Allah subhanahuwataala kita bisa menunaikan amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahuwataala dan juga dengan sebab nikmat-nikmat itu pula, kita bisa menjaga diri, menjauhi dari berbagai perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya bila kita sebagai hambanya yang beriman, senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu, sikap syukur yang kita lakukan, akan memberikan berbagai kebaikan pada diri kita. Pada kesempatan pagi hari ini, bincang kita terkait dengan masalah masjid. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita terkait dengan masjid yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam surah At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman innama ya'muru Allah man amana billahi wal yawmil akhir ayat al-ayat Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid masjid Allah adalah Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari ayat ini kita dapatkan informasi ataupun kita dapatkan berita bahwasannya masjid-masjid itu akan dimakmurkan, ya, akan difungsikan, didayagunakan. Oleh hamba-hambanya yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari akhir Maka Unsur keimanan Itu tidak lepas Dari Permasalahan masjid Artinya Masjid itu akan makmur, Masjid akan berdaya guna ya, Fungsinya akan maksimal Ketika unsur keimanan pada diri hamba-hamba Allah ya, itu tumbuh dan berkembang. Kemudian Nabi saw pun mengingatkan bahwasannya ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan, ya, naungan dari Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di antara ketujuh golongan manusia satu di antaranya disebutkan Warajulun rajulun albuhu muallaqun bil masajid yaitu seorang yang hatinya terpaut kepada masjid hatinya senantiasa Merindukan masjid Hatinya senantiasa Ingin selalu Berada di masjid Hatinya senantiasa Ingin beribadah Menunaikan ketaatan-ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di masjid Intinya Hati ia Hati orang tersebut Benar-benar terpaut Kepada masjid Sehingga Keterpautan ini menumbuhkan rasa rindu dirinya kepada masjid ya, Rasa ingin selalu berada di masjid Nah inilah seorang yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wataala. Nah kaitannya dengan kaitannya masjid dengan kegaduhan dunia. Saya menerjemahkan makna kegaduhan dunia ini adalah ketika manusia jauh dari masjid kemudian mengalami kehampaan batinnya mengalami kehampaan atau hatinya mengalami kehampaan. Ya, saat sehingga hidupnya kering kerontang, sehingga hidupnya se, merasa merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Nah, peran masjid, ya, peran masjid dalam hal ini, ya, karena masjid itu digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang menumbuhkan, menjadikan keimanan bersemi di kalbu seorang hamba atau beberapa orang hamba, maka aktivitas-aktivitas masjid arahnya adalah bagaimana menjadikan manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang memiliki kekuatan spiritual memiliki kekuatan rohani, kekuatan mental, kekuatan moral. Ya, dengan bahasa agama memiliki ya ketebalan iman, ya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bertambah dengan menjalankan berbagai ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Jadi Fungsi masjid adalah bagaimana mengupayakan agar hati manusia itu hidup, agar hati manusia itu uh, keadaannya subur untuk menerima nilai-nilai uh, uh, agama, nilai-nilai ya, yang sifatnya ilahiah, ya, wahyu, syariat dan lain sebagainya. Jadi di sinilah fungsi masjid memberdayakan. Dari sisi spiritualitas, manusia-manusia ya, yang tersibukkan dengan kegaduhan dunia. Ya, mengingatkan manusia untuk tidak berbuat gaduh ya, dengan dunianya. Artinya, menjadikan manusia itu hidup tenang, tentram, sakinah, ya, ada ketenangan, dan berbagai sikap positif lainnya. Nah disinilah fungsi masjid, bagaimana menjadikan masjid itu benar-benar menjadi tempat yang meneduhkan, tempat yang menjadikan hati seorang hamba benar-benar terpaut karenanya. Wallahu a'lam bishawab itu mungkin satu uh, kata pembuka dari saya dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Moderator Baik Ustaz, selamat datang untuk mengkodimanya Ustaz e, Baik untuk bincang kita di pagi hari ini Ustaz berkaitan dengan tema kita e, Bagaimana sih Ustaz cara menumbuhkan rasa cinta kepada masjid ya, di tengah kesibukan modern saat ini Ustaz Ya untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada masjid Tentunya tidak bisa instan ya Ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT Artinya tidak instan itu ada proses ya, Proses di mana manusia itu kan tumbuh kembang Nah ketika tumbuh kembang itu ya, Bagaimana orang tua atau mungkin guru, para pendidik Mengkondisikan keadaan ya, keadaan anak-anaknya Keadaan diri kita untuk bisa menyambut ketika ya, usia misalnya usia remaja atau usia dewasa itu benar-benar mencintai masjid. Sehingga pendidikan untuk menjadikan kecintaan kepada masjid itu bersemi di hati seorang hamba yaitu pendidikan dari usia dini. Ya, usia dini, usia anak-anak itu sudah dikenalkan dengan masjid Usia anak-anak sudah di, e, didekatkan dengan masjid ya. Kalau di dalam syariat, usia 7 tahun Anak itu sudah diajak oleh orang tuanya Untuk pergi ke masjid menunaikan sholat fardu yang 5 waktu itu Ah dari situ akan muncul ia ya, akan muncul keterkaitan seorang anak kepada masjid. Jadi pendidikannya itu berproses. Pendidikan untuk mencintai masjid itu berproses. Begitu. Masjid yang baiknya set apa peran penting masjid ya dalam membina karakter pemuda muslim ini berkaitan dengan anak muda. Ya, kalau masjid berarti sebagai madrasah. Masjid sebagai tempat di mana hamba-hamba ya, Allah Subhanahu wa taala atau para remaja khususnya atau anak-anak muda itu mendapatkan siraman hatinya dengan nilai-nilai ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini berarti masjid itu harus memiliki peran sebagai tempat yang memberikan pencerahan. Ya, dalam bahasa kita memberikan Albayan wal irsyad Memberikan penjelasan dan bimbingan nah, Sehingga dengan demikian Masjid itu menjadi tempat untuk uh, rujukan ya, Dikala ada masalah ya. Kita bisa melihat misalnya dalam hadis Jibril ya, hadis Jibril ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian putih, berambut hitam legam dalam keadaan rapi, datang kepada Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga selanjutnya ada dialog tanya jawab antara laki-laki yang baru datang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki tersebut adalah sebenarnya malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki. Nah, di dalam hadis Jibril ini para ulama menjelaskan di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan para sahabat berbincang tentang apa? Tentang urusan agama ataupun urusan dunia. Ya, di situ para sahabat mendapatkan Bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masalah-masalah keduniaan misalnya di, ada pada diri sahabat kemudian ditanyakan di majlis ya, majlis uh, bersama di masjid itu ya, itu menjadikan akhirnya menjadikan masjid itu sebagai tempat ya, memberikan irsyad, memberikan bimbingan memberikan penjelasan keterangan sehingga orang-orang itu senang berada di masjid. Nah, disitulah sebenarnya letak atau fungsi masjid untuk bisa memberikan, ya, memberikan pencerahan, pengayaan kepada anak-anak muda. Nah, tentu di sini nanti pengurus masjid yang akan memanage masjid itu. Ya, ya, jadi dikuatkan mental anak-anak muda itu dengan siraman-siraman rohani dengan pelajaran-pelajaran agama dengan taklim-taklim -ta misalnya ya selain itu juga mungkin nanti di masjid itu ada manajemen yang ada kegiatan-kegiatan lain ya. di masjid itu dikelola oleh pengurus masjid mungkin ada sayap organisasinya mengurusi para pemuda untuk kemudian para pemuda itu misalnya berlatih ketangkasan ya, bela diri ya Nanti misalnya ya, di halaman masjid mereka dilatih bela diri misalnya Atau bermain apa Nah itu nanti akan menjadikan anak-anak muda itu ya, Tidak hanya dia uh, memahami agamanya ya, Mendapatkan siraman kalbunya Tetapi juga mendapatkan sisi lain Dari keberadaan masjid Begitu Baik ya Kemudian berikutnya apa sih tanda bahwa e, hati seorang itu benar-benar terpaut dengan masjidnya? Iya, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya warajulun kalbuhu ma'allakun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya terpaut, ya terikat dengan masjid. Ya. Jadi keadaan hati orang yang demikian itu senantiasa ingin Mendekat ke masjid Pertama Itu bisa ditandai Ketika Orang tersebut mendengar Suara azan ya Suara azan hmm. untuk menunaikan Sholat lima waktu Nah Ketika ia tanpa uzur misalnya Tidak ada halangan apapun Ia bersegera Untuk pergi ke masjid Nah itu tanda Kalau hatinya memang Senantiasa terpaut dengan masjid. Kemudian ya, ia senantiasa berupaya mencari aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan kadar keimanannya di masjid. Oleh karena itu ia sering ya, datang ke masjid, ya, entah dengan mendatangi halakoh atau mendatangi majelis-majelis ta'lim yang diselenggarakan di masjid. Atau dia ya, memuroja'ah sendiri hafalannya, misalnya dia ingin menghafal Al-Quran, dia datang ke masjid, ambil air wudu, kemudian solat dua rakaat, solat tahiyatul masjid, kemudian ia mengambil mushaf Al-Quran, kemudian ia membacanya ya, dan menghafalnya, mempelajarinya dan seterusnya. Nah, jadi ia senantiasa ingin beraktivitas di masjid. Ingin melakukan amalan-amalan yang bagi dia itu nilainya satu bentuk ibadah Tetapi sangat positif sekali membangun keadaan jiwanya Membangun keadaan hatinya Nah ini diantaranya Juga ia e, penuh perhatian kepada masjid ya, Perhatian kepada masjid dari mulai kebersihannya Dari mulai misalnya Hal-hal e, yang sekiranya kurang untuk perlu disempurnakan di dalam masjid ya e, Dengan kata lain dia cenderung untuk selalu berada di dalam masjid ya, Kurang lebih seperti itu Baik, demikian Ustaz e, Kita tahu masjid di hari ini sangat banyak sekali ya Dan megah tentunya tapi jamaahnya sangat sedikit Isat, apa sebenarnya akan masalahnya Isat atau gaya hidup umat atau kurang peran masjid atau ada sesuatu yang lebih mendalam mungkin terkait dengan ini Isat? Ya, ketika umat itu merasakan betapa nikmatnya ya, berada di masjid, bagaimana supaya keberadaan di masjid itu menumbuhkan kenikmatan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wamajda ma'akau mun fi baitin mimbu yutillahi. Yatsluunah kitab Allah, wajadah Rasulnahu baynahum." illa nazalat alaihim as-sakinah waghashiyatuhum ar-rahmah wahaffatuhum al-malaa'ikah wazakkarahumullahu fi man dan tiadalah satu kaum ya, tiadalah satu kaum berada di satu rumah rumah Allah yaitu di masjid ya, dari rumah-rumah Allah lainnya kemudian kaum tersebut yatluna kitaballah ya mereka membaca al-quran wayata darasu nahum kemudian mereka mempelajarinya ya memurojaahnya ya, bainahum di antara mereka illa nazalat alaihimu sakinah tidak te, kecuali akan turun kepada diri mereka ketenangan nah di sini kita melihat bahwasannya ketika seseorang melakukan aktivitas yang baik ya, disebutkan dalam hadis ini ya tiluna kitabullah membaca Al-Quran Kemudian mempelajarinya ya, ya, Mempelajarinya Maka Yang demikian ini Akan turun kepada dia Asakina as ketenangan nah, Dari sisi manfaat inilah Seseorang itu nanti akan Senang dengan masjid Apalagi di tengah situasi Dunia yang gaduh ya, Manusia itu Sangat banyak Yang menjadi korban Cinta dunia, hmm. ya manusia sekarang ini banyak korban cinta dunia. Apa itu diantaranya? Diantaranya muncul pada diri mereka kegelisahan, muncul pada diri mereka ya sikap galau gitu. Ya, kemudian kekeringan spiritual, ya, mereka me seperti ingin mencari sesuatu yang bisa memuaskan batinnya hmm. begitu. Betul. Banyak orang yang stres mengalami depresi, ya, sedikit masalah sudah tersinggung begitu. Hmm. Nah kondisi-kondisi kejiwaan yang semacam ini itu sangat yang sangat membutuhkan sekali keberadaan masjid. Ya, orang yang dalam keadaan seperti ini datang ke masjid, kemudian ia mendengarkan taklim di sana atau setidaknya ia membaca Al-Qur'an di masjid. Itu akan memberikan satu bentuk kanalisasi. Nah, artinya untuk menyalurkan ya, kekeringan jiwanya itu akan terobati dengan membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu adalah syifa, obat. Nah, jadi dengan ia berada di masjid, dengan ia mencoba menekuni membaca Al-Quran. Dengan ia berada di masjid menunaikan sholat. Kemudian ia berzikir, ya berzikir di masjid itu akan memberikan suasana kebatinan yang lain. Nah, suasana kebatinan inilah yang sebenarnya yang sekarang ini hilang, banyak hilang dari sebagian manusia. Ya, kenapa demikian? Karena sibuk dengan dunia, ya, sibuk mencari sesuatu yang sifatnya materi, sementara sesuatu yang sifatnya imaterial, sesuatu yang sifatnya non materi itu ya tidak tersentuh bahkan terlalaikan terlupakan nah masjid inilah ya tempat yang baik untuk menjadikan suasana kebatinan itu benar benar tumbuh dan berkembang hmm. dan dari situlah manusia akan menghadapi hidup ini dengan penuh rasa ya, ketegaran dengan penuh rasa kekuatan ya karena betul-betul jiwanya itu adalah jiwa yang telah ya e, ter, tersibolah ya tercelup dengan dengan nilai-nilai e, agama itu tadi. Baik Ustaz, e, kita penasaran juga Ustaz apakah mencintai masjid itu otomatis berarti kita rajin hadir ya ke masjid. Bagaimana dengan orang yang rajin ke masjid tapi mungkin akhlaknya itu ya tetap tidak berubah dan masih saja tetap melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala. Apakah indikator cinta masjid yang akhirnya itu seperti apa? Ya, di satu sisi seseorang mungkin sering ke masjid, tetapi hmm. dalam hal perilaku masih kurang memadai, misalnya. Betul. Ia, ya, maka dalam hal ini dia datang ke masjid sudah tepat. Hmm. Nah, cuma untuk proses perbaikan diri dia perlu teman. Hmm. Jadi ada Unsur penopang Lainnya ya, Teman misalnya Atau dia sering berkonsultasi Dengan ustad misalkan nah, Dan kemudian Setelah keluar dari masjid dia harus mendapatkan Biah lingkungan Yang mendukung ya, Lingkungan yang mendukung Untuk e, memperbaiki Keadaan dirinya ya, Untuk memperbaiki keadaan dirinya Nah sehingga di satu sisi kekurangan-kekurangan dalam hal akhlaknya misalnya. Itu sedikit demi sedikit akan e, mengalami perbaikan. bi Ketika ia sering ke masjid. Kemudian di masjid ia sering. Ya, berinteraksi dengan teman-teman yang soleh misalnya. Atau bahkan ia sering. Ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz yang mengajar di masjid itu. Ya, kemudian setelah keluar dari masjid ia pun mendapati lingkungannya yang baik. Nah, insya Allah Taala keadaan yang demikian akan berubah. Artinya kondisi dia yang semula ya, memiliki misalnya perilaku yang kurang baik, ya, perlahan ya, tapi pasti Bismillah ya, itu akan berubah, akan berubah. Insya Allah demikian. Ya, jadi itu bisa bisa dilihatlah dulu para sahabat juga kan perbaikan-perbaikan ya, terus setelah dia mengetahui hmm. syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kemudian langkah paling sederhana Ustaz untuk memulai mencintai masjid ya terutama bagi orang yang selama ini mungkin jauh atau malu ya datang ke masjid. Ya kalau misalnya masih malu datang ke masjid ya coba komunikasikan dengan pengurus masjid, mm -hmm. ya karena masjid itu tempat tempat apa ya fasum ya fasilitas umum semua orang boleh datang ke situ, ya boleh datang ke situ, ya kalau misalnya eh, apa dia merasa malu di mana letak malunya Apakah malu kalau nanti misalnya disuruh baca Quran Sementara dia belum bisa baca Quran Malu kalau nanti sholat dia belum bisa bacaan-bacaan sholatnya Atau apa sebab malunya Nah itu harus ditelusuri begitu Nah agar agar ia bisa ke masjid Ia hendaknya mendatangi Misalnya pengurus masjidnya Atau orang-orang yang biasa aktif di masjid Untuk kemudian berteman dulu dengan dengan orang-orang yang selalu ke masjid Begitu Nah nanti ia mempelajari keadaannya ya, Kondisi-kondisinya bagaimana Nah kemudian Ya bisa datang ke masjid Sesuai dengan Waktu-waktu uh, sholat misalnya Begitu ya, Jadi awalnya mungkin datang ketika waktu sholat ya, Datang Misalkan Nah selanjutnya nanti dia berinteraksi Dia melihat agenda-agenda yang dilakukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di masjid dia ikut aktif di situ ya tentunya dengan bimbingan dari orang-orang yang berilmu hmm. itu baik setelah kita mungkin datang ke masjid dan lain sebagainya Ust, apa sih adab-adab mungkin yang perlu kita ketahui terus mungkin untuk anak-anak muda ya di luar sana yang belum mengetahuinya mungkin yang jelas masjid itu adalah tempat ibadah, hmm. ya. Jadi pernah satu ketika masjid Nabawi, ya, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang duduk-duduk, kemudian datang seorang badui, seorang yang belum berpendidikan, lantas orang tersebut, orang badui tersebut, buang air kecil di salah satu sudut masjid. Hmm. Nah, para sahabat saat itu, ya, karena buang kotoran di masjid itu adalah bentuk ya, kemungkaran para sahabat inginnya inkarul munkar ingin mencegah kemungkaran itu tetapi oleh Nabi S.A.W. ditahan biarkan dulu biar ia selesaikan dulu hajatnya nah, setelah itu kemudian Nabi S.A.W. memanggil ya, orang badui tersebut kemudian dinasehati masjid ini tempat sholat, masjid ini ...tempat zikrullah, masjid ini tempat tilawatil Qur'an, membaca Al-Quran. Ya, bukan tempat untuk membuang kotoran. Ya, akhirnya dinasihati demikian, orang badu ini menerima. Nah, adapun najisnya, najis kotoran dari orang badu ini, Nabi SAW meminta kepada seorang sahabat untuk mengambilkan... Ya, ...satu ember air untuk kemudian disiramkan di tempat di mana najis itu ditumpahkan. Ya, selesai semua masalah, begitu. Dan orang Badu ini menerima nasihat. Ah dari sini kita dapati bahwasannya fungsi masjid itu adalah bukan untuk buang kotoran. Artinya kita harus menjaga kebersihan masjid. Ya, tidak boleh misalnya, ya sementara ini kan banyak orang duduk di masjid. Ya, tangannya iseng, ya kan. Ya, iseng motongin apa? Eh, apa namanya... Uh, mengelupasi kulit atau kuku hmm. ya kan betul, betul. atau ya semua tangannya begitu kan hmm. nanti dia bangun tiba-tiba udah terkumpul hmm. tuh potongan-potongan kulit kuku dan lain sebagainya Nyampah betul. ya hmm. sampah di di lantai masjid nah itu juga tidak boleh buang kotoran hmm. seperti itu ya, jadi ya, kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga kebersihan masjid karena hmm. Kebersihan masjid itu akan terkait dengan kenyamanan seseorang untuk beribadah. Kenyamanan seseorang untuk ya, menunaikan ibadah itu nyaman atau tidak. Di antaranya adalah melalui dengan sebab kebersihan yang terjaga. Nah, itu di antaranya bagaimana masjid itu harus kita jaga. Dan itu hmm. adalah salah satu adab. Ya, adab lainnya kalau kita masuk masjid, ya hendaklah sholat dua rakaat yang disebut dengan salat tahiyatul masjid jangan duduk dulu sebelum menunaikan salat dua rakaat misalnya. Hmm. Kemudian adab-adab yang lainnya yang tidak gaduh di masjid, ya tidak teriak-teriak ya, tidak mengumumkan barang kehilangan misalnya, tidak jual beli di masjid dan seterusnya itu terkait dengan adab-adab di dalam masjid. Hmm. Kalau ada yang sedang sedang salat, misalnya ada yang sedang salat, kita sedang baca Quran Baca Qurannya itu diperlahankan, jangan sampai mengganggu orang yang sholat, begitu. Itu bentuk bagaimana kita menjaga adab di dalam masjid, begitu. Jadi orang orang baca Quran saja dipelankan, begitu, karena ada yang sholat. Begitu. Baik mungkin ini pertanyaan penutup atau bincang kita Penutup di kesempatan pagi hari ini Ustaz nah, Kita tahu bahawa dunia ini mungkin semakin bising dan gaduh ya Ustaz eh, Apa yang harus kita lakukan Ustaz Agar masjid ya tidak sekadar menjadi bangunan saja Tapi benar-benar menjadi tempat pulang seseorang Ustaz Iya Menjadikan masjid itu sebagai tempat pulang Saya maknai Masjid itu menjadi rujukan, ya. merujuk ya. Artinya segala sesuatu kita kembali ke masjid, begitu. Hmm. Kita ingin me, istilahnya merawat iman, merawat eh, apa namanya amalan-amalan kita, ya. diantaranya kita kembali ke masjid. Ya. Dengan melalui apa? Melalui halakoh-halakoh Ta'lim-ta'lim -ta Atau majelis-majelis yang mungkin Sudah teragendakan di masjid tersebut Kemudian dengan membaca Al-Quran Dengan banyak berbikir ya. Kemudian juga mungkin Banyak bersedekah di dalam masjid Bisa saja hmm. ya, Bersedekah di dalam masjid Bisa saja itu Misalnya Di antara jamaah itu ada yang Orang-orang fakir dan miskin atau mungkin ada anak-anak yatim yang perlu disantuni dan seterusnya. Jadi ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Atau mungkin kita kita juga menaruh perhatian ke masjid dalam hal keadaan fisik masjid. Kalau kita memiliki rezeki ya misalnya ada lampu yang putus di masjid ya. Mungkin kita bisa membelikannya. Ya, ada sesuatu yang kurang misalnya. Kita bisa... ...menginfakkan harta kita untuk keperluan masjid. Sehingga masjid itu benar-benar secara fisik ya. Secara fisik yeah. itu nyaman. Membuat nyaman orang yang berada di dalamnya. Nah, nanti keadaan psikisnya keadaan hatinya, keadaan jiwa orang itu... ...disirami dengan itu tadi pembahasan Al-Quran... Mengaji, membaca Al-Quran, terus kemudian dengan ta'lim-ta'lim, -ta dengan nasihat-nasihat, itu akan menjadikan hati semakin tenang. Nah, dari situlah kemudian masjid itu akan dijadikan sebagai tempat berpulang ya, dari titik awalnya di situ, di masjid. Wallahu a'lam biswakil. Baik demikian, para pendengar dimanapun anda berada, bincang kita di pagi hari ini, ya sudah, selesai sudah, bincang kita bersama Ustaz Ayyib Safruddin, Hafidah wa ta'ala. Kita ucapkan, insyaAllah ya Ustaz, atas apa uh, yang anda berikan untuk kita semua. Dan mungkin kita akhir-akhir, kami tundur diri dari ruang dengar anda. Mingkum, wa lafuminkum, subhanakullahi wa barakatuh, asyadu allai ilahi lantastagfirullah wa tublek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.